Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahilladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina peminsaiati amalina mayyahdillahu salamu dillalah wa mayudlil fala hadiya Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in alangkah beruntungnya orang yang menahan diri dari kesia-siaan berkata dan menggantikannya dengan berpikir Berkata sia-sia membuang waktu Berpikir membuka pintu hikmah Alangkah beruntungnya Orang yang kuasa menahan lisannya Dan menggantikannya dengan berzikir Berkata sia-sia mengundang bala Berzikir mengundang rahmat Setiap manusia diberi modal Modalnya adalah waktu Seberuntung-beruntung manusia adalah orang yang memanfaatkan modalnya untuk keuntungan dunia akhirat Sebodoh-bodoh manusia adalah yang menghamburkan modalnya tanpa guna Setiap berbicara pasti menggunakan modal kita Maka kemuliaan Kehormatan Itu bisa dilihat Dari apa yang dia ucapkan A'udhu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim Qad aflahal mu'minunan Ladhinahum Fi sholatihim khashi'un Amat sangat Beruntung Bahagia Sukses orang yang khusyuk dalam sholatnya Dan orang yang sangat berjuang Menahan diri dari perkataan dan perbuatan sia-sia Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian Salah satu ciri keislaman seseorang Martabat keislaman seseorang itu bisa dilihat bagaimana dia berjuang keras untuk menghindarkan dirinya dari kesia-siaan. Semakin kita larut dalam kesia-siaan, maka semakin tampak keburukan keislaman kita dan semakin akrab dengan bala bencana yang sebetulnya tidak diinginkan. Orang banyak berkata tanpa bisa menjaga diri pada siapa tahu kata-kata yang terucap akan menyeretnya ke dalam kesulitan. Sebelum berkata-kata, setiap kata kita yang menawan. Sekali kita berkata, kita yang ditawan kata-kata. Tampaknya adalah menjadi wajib bagi siapapun yang ingin membersihkan hatinya. Mengangkat derajatnya dalam pandangan Allah ingin hidup lebih ringan terjauh dari bala dan bencana untuk bersungguh-sungguh menjaga lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qul khairan aw liasmut berkata benar atau diam bukan perkara panjang pendek tapi perkara dipertanggungjawabkan atau tidak ada seseorang bertanya tentang wanita yang nakal di mana rumah wanita lalu berkata tuh hanya dengan tuh lalu dia datang ke sana dia na'ujubillah berbuat maksiat dia pulang dia sebarkan kepada teman-temannya berbondong-bondong orang ke sana berganti hari berganti minggu setiap ada orang maksiat di sana yang menunjukkan akan akumekol dosanya dia hanya mengatakan tuh tiga huruf tapi setiap orang berzina di sana terus maka pikul dosanya karena kita sudah menunjukkan tempat maksiat waspada Lidah menggerakkan Tidak perlu pakai tenaga Tidak perlu pakai biaya Tapi bencana bisa datang kepada kita Maka Berbicara itu Baik Tapi diam jauh lebih bermutu Dan ada yang lebih hebat dari diam Yaitu berkata yang benar Sering disebut Kaulan sadid. Empat syaratnya Kalau kita mau berbicara Dengan berbicara yang benar Maka pastikan Syarat yang pertama Kalau kita berbicara Bersih dari bohong Bersih dari dusta Kata-kata kita ini Benar-benar bisa dipertanggungjawabkan Kebenarannya Jangan pernah mau berkata apapun Yang kita sendiri tidak yakin dengan apa yang kita katakan Jangan pernah berusaha berkata Semata-mata agar orang terkesima, terpesona, suka Jangan, tidak menolong kita Perkataan kita yakin bisa dipertanggungjawabkan, tidak Bohong, dusta, sama sekali tidak menolong diri kita Karena kedustaan mutlak diketahui oleh Allah Dan sangat mudah bagi Allah membeberkan segala kebohongan kedustaan kita Dusta tidak akan mengangkat derajat bahkan sebaliknya Kalau Allah membeberkan kebohongan kita Kita akan menjadi orang yang tidak berharga Untuk membuat orang percaya kepada kita tidak bisa dibeli dengan uang Tidak bisa dibayar dengan harta Sekali tanpa kita pendusta Butuh waktu yang sangat lama Untuk mengembalikan kepercayaan orang kepada kita Dusta, bohong Hanya membuat hidup kita jadi sempit Semakin kita berbohong Semakin kita berdusta Maka kita membuat penjara Yang membuat kita selalu ketakutan Dusta kita terbuka Beranilah hidup tampil apa adanya Biarlah kita tampil begini adanya tanpa harus dusta Lebih baik kita tidak diterima Karena kita sudah menyatakan apa adanya Daripada kita diterima karena kita mendustainya Jangan berat untuk tampil apa adanya Daripada kita sibuk merekayasa agar kita tampil tampak lebih dengan aneka rekayasa kata, tidak menolong. The izmanta sya, watuliluman tasya yang mengangkat derajat bukan kebohongan, bukan rekayasa kita. Allah yang menghinakan juga Allah. Segahlah. Berdusta sekecil apapun Kecuali bohong yang dibenarkan syariat Bohong bersiasat kepada musuh Bohong ringan untuk mendamaikan orang yang bersengketa demi kebaikan Bohong kepada istri dan suami bukan untuk menyembunyikan kejelekan Bohong untuk membahagiakan yang sah dan benar Ingat bukan bohong Untuk menyembunyikan aib dan kejelekan Saudara sekalian Berpikir keraslah Sebelum berbicara Jangan pernah biarkan Terlontar dari lisan ini Sesuatu yang kita sendiri Meragukannya Apalagi dengan sengaja Kita berkata dusta Demi Allah Allah maha mendengar Tahu persis segala niat di balik kata Dan kedustaan kita Hanya masalah waktu Bagi Allah mudah untuk membeberkannya Mati-matian kita menutupinya Tidak ada dusta Beranikan diri tampil apa adanya Dua Dr Quraish Shihab Semoga Allah mencintainya menyatakan yang kedua wali kelima kol wali kelima kol makhl setiap perkataan itu ada tempat terbaik dan setiap tempat ada perkataan yang paling tepat tidak setiap kata sesuai di setiap tempat tidak setiap tempat sesuai dengan perkataan yang dibutuhkan hati-hati sebelum kita bicara harus kita ukur Siapa yang kita ajak bicara Berbicara dengan anak kecil Tentu jauh berbeda dengan berbicara dengan orang tua Berbicara dengan remaja Tentu jauh beda Berbicara dengan guru-guru kita Orang yang tidak terampil membaca situasi Walaupun niatnya benar Perkataannya benar Hasilnya bisa jadi kurang benar Lihatlah ketika kita berbincang dengan anak, keponakan kita yang masih kecil Berapa kita berusaha menyesuaikan diri dengan dunianya Gerakan tangan kita, raut muka kita Karena dia tidak mengerti kalau kita pakai gaya bahasa orang tua Tapi tidak mungkin kita memperlakukan guru kita dengan gaya yang sama dengan keponakan kita oleh karena itu niat untuk berdakwah mengetahui dalil Quran memahami dan mengetahui hadis tidak berarti harus diobrol setiap saat ada orang sedang gembira beda daya tangkapnya dengan orang sedang nestapa ada orang yang sedang merasa beruntung beda apresiasi dia terhadap kata-kata dibanding dengan orang yang sedang Tersakiti Orang yang sehat Beda kemampuan menangkap Dengan orang yang sakit Orang yang Sedang segar bugar dan ceria Beda kemampuan memahami Dengan orang yang sudah letih Lahir batinnya Oleh karena itu Pembicara terbaik Tidak cukup hanya ingin Dan bisa berbicara benar Tapi juga sangat bisa Menilai situasi kapan dia berbicara Mengapa Banyak nasihat orang tua yang tidak didengar Oleh anaknya yang masih remaja Saya khawatir Perkataannya benar menurut orang tua Tapi tidak dikondisikan Dengan perasaan Pola pikir dunia remaja Yang sedang diajaknya berbicara Aneh Ketika masih kecil kita berusaha beraktivitas agar dipahami si kecil Tapi menjelang remaja Perpindahan usia Perpindahan masa Ini harusnya diikuti dengan ilmu yang memadai dari setiap orang tua Karena cara berkomunikasinya juga beragam Subhanallah Berbahagialah Jikalau kita diberi keterampilan oleh Allah Untuk membaca situasi kita berdialog dengan petani, tentu saja berbeda dialognya dengan pengusaha Kita berada di kalangan santri yang fasih bahasa Arab Tentu saja berbeda kalau kita harus berbicara, berdialog di lingkungan pasar yang tidak biasa dengan bahasa Arab Kalau orang tidak arif, dia sibuk mengobrol dalil kata Tentu saja tidak semuanya salah Tapi apalah artinya Kalau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya Tiga Yang ketiga Orang akan termasuk berkata baik, benar Kalau dia berkemampuan untuk memperhalus Menjaga si kata-katanya tidak menjadi duri Tidak bagai pisau yang akan melukai hati orang lain Betapa banyak kata-kata yang keluar Yang rasanya ketika mengeluarkan itu begitu enak Tapi yang mendengar begitu tercabik-cabik perasaannya Begitu perih dan menghujam luka di hatinya Seakan memberi nasihat tapi apakah yang mendengar merasa dinasehati atau sedang merasa dizolimi? Hati-hati ibu kepada anak, suami kepada istri, guru kepada murid, atasan kepada karyawan. Kelihatannya sedang memberi nasihat, tapi sesungguhnya kalau tidak hati-hati sedang mengumbar duri-duri sedang mengumbar. Pisau kater yang kadang Mengiris Bapak-bapak Kalau kita berbuat salah Kita begitu rindu Orang lain bersikap bijak Kepada kesalahan kita Katakanlah Kita memecahkan piring Atau kita melakukan kesalahan sehingga TV rusak atau kita naik motor lalai sehingga menabrak apa yang kita inginkan kita ingin orang tua bijaksana ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun semuanya milik Allah berhati-hatilah untuk ke depan kita harus berjuang menemukan dan memperbaikinya jadikan ini pelajaran yang baik tobatlah Ya. Aduh, Pak, bagaimana? Ya, ya, ya. Kita akali saja supaya urusan ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Ayo, jangan patah semangat. Bangkit terus. Selalu ada kesempatan. Kita berbuat kesalahan, orang menyikapi dengan baik, kita diberi semangat untuk bertobat, semangat untuk mempertanggungjawabkan. Kita tidak dicela kita tidak dipermalukan yang terjadi adalah semangat kita untuk mempertanggungjawabkan bandingkan kalau kita melakukan sesuatu sini diam di sini hey perhatikan ini anak dungu tidak hati-hati begitu sering membuat kesalahan kemarin ini sekarang itu ini adalah kelakuan yang menyebalkan dia pengacau di tempat kita dia adalah orang yang paling merugikan Bayangkan perasaan kita Yang terjadi adalah Merasa dipermalukan Merasa dicabik-cabik Dihantam, diremukkan Harga diri kita Benar-benar diinjak-injak Saya kira Itu tidak akan Masuk ke dalam kolbu Nasihat kecuali dendam yang akan merasuk Kalau kita Tidak suka dipermalukan Tidak suka disakiti Tidak suka Direndahkan Mengapa kata-kata kita Sering menyakiti Sering merendahkan Maka sebaik-baik kata Kalau mau mengoreksi raba perasaan orang lain Duh dengan kata-kata ini Dia terluka tidak Dengan kata-kata ini Dia tersakiti tidak Manfaat tidak kalau ada yang Saum Tidak usah kita tanyalah Makin kita tanya Saudara Saum tidak Dia sedang berusaha menyembunyikan amalnya Kepaksa harus bicara Kalau nyebut iya, terbersit peluang jadi ria Kalau nyebut tidak Jadi dosa karena dusta kalau diam saja tidak mau jawab jadi seperti sombong perbuatan tercela. gara-gara pertanyaan kita bisa bikin orang susah berhenti berkata apapun yang melukai hati berhenti berkata apapun yang membuat orang jadi susah perasaannya kalau dia dililit hutang Jangan ngobrol hutang Nanti dia jadi merasa obrolan itu ditujukan kepada dia Kalau kulit seseorang hitam Menghindarlah dari kata-kata yang menceritakan Kulit hitam, kulit hitam Nanti dia merasa makin Hitam Kalau dia sedang berusaha diet Diet Meringankan tubuh Jangan pernah bertanya tentang Berat badan Ini membuat tertekan Saudara sekalian Sudahlah Jangan banyak tanya Yang kira-kira Tidak manfaat Bahkan jadi beban buat yang ditanya Sudahlah Lihat sesuatu Ini motor masih nyicil tidak Apa perlunya Ingin ikut bayar Ada seseorang Pakai baju bagus sudah lunas belum Ada orang punya nilai nyontek ya Kenapa Sudahlah. Jangan pernah berkata Yang membuat orang lain jadi susah Kita juga tidak mau disusahkan oleh perkataan Kasar, halus, kasar, halus, kasar, halus kita pasti milih diajak berbicara dengan bicara yang halus. Tapi kenapa kalau kita bicara bicaranya kasar? Eh, hey, sini, ambil ini. Gak enak, Kang. Tolong bisa ambilkan ini. Enak. Kenapa kalau orang lain berkata begitu kita enak, kita tidak melakukannya kepada yang lain? Gelas yang kosong maunya diisi Mata air yang melimpah airnya bisa mengisi Orang yang kosong dari harga diri selalu maunya dihargai Tapi orang yang melimpah harga dirinya senangnya menghargai Cara berkata kita yang merendahkan orang lain Karena ingin dirinya dihargai menunjukkan Kerendahan kita Karena mulut bagai moncong teko Hanya mengeluarkan isi teko Di dalam kopi Keluar kopi, di dalam teh Keluar teh, di dalam bening keluar bening Maka berbahagialah Bagi yang mulutnya ini bagai untayan Kalung Permata Sedikit Tertata indah Berkilau berharga Kalau mulutnya Bagai untaian Perhiasan berharga Insya Allah hatinya berharga Tapi kalau mulutnya Bagai keranjang sampah tumpah Ya tidak jauh beda Yang ketiga Jaga agar Tidak ada Orang yang merasa susah dengan omongan kita, baik ungkapan maupun pertanyaan, dan terakhir pastikan setiap kata yang keluar itu full manfaat, sia-sia maksiat di atasnya manfaat. Masyarakat tidak sia-sia lewat Satu-satunya pilihan Bermanfaat Ah hujan Apa untungnya jadi berhenti Mendung lagi mendung lagi Oh pengajian hujan ah apa manfaatnya? Hujan adalah pekerjaan Allah Suka-suka Allah Mau ngasih hujan, mau tidak Yang pasti setiap perbuatan Allah bermanfaat buat orang yang beriman Apa salahnya Allah menurunkan hujan? Dulu waktu tidak hujan, mengeluh juga hmm, Kapan hujannya? Gersang Dimana-mana debu beh Pernah duduk dengan seorang ulama yang terpelihara Aduh Saya mengatakan, aduh jam ketinggalan Kenapa pakai aduh? Tidak ustadah Aduh, kenapa harus pakai aduh nyebut jam ketinggalan? Aduh cilaka, saya lupa Kenapa harus pakai aduh cilaka? Innalillah lupa nih ketinggalan jam mudah-mudahan bisa diambil pada waktu yang paling tepat. Enak macet nih macet nih ah pasti macet nih setiap hari kan belum macetnya apa manfaatnya daripada mengeluh macet mendingan Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashra laka shadda Mening baca surat itu Fa innam al'usri yutra Innam al'usri yutra Fa idha faragda fashab Wa ilha rabbika faragda Optimis Setiap kesulitan akan ada kemudahan Beres satu lakukan yang lain Dan hanya Allah tempat kembalinya segala urusan Daripada mengeluh di tempat macet Lebih baik berzikir ya Pokoknya kalau gak perlu-perlu amat Jangan bunyi Nanti sepi dong Bicara itu tidak harus pakai mulut Senyum Ramah Duduk penuh perhatian Santun, Ini sudah bicara Cara menunjuk Cara duduk kita Apres Ya bagaimana kita bersikap Terhadap pembicaraan orang lain Itu sudah ribuan kata mungkin jutaan kata Apalagi kalau kita berkata Sesuatu yang tidak diperbuat Ya ayu'alladhina amanu Lima ta'kuluna ma la ta'f'alun Kabura makdan indah Allah Antakulu ma la ta'f'alun Hey orang yang beriman Mengapa engkau berkata-kata sesuatu yang tiada engkau perbuat Amat besar kabura makdan indah Allah Amat besar kemurkaan Allah Terhadap orang yang berkata Apa yang tidak diperbuatnya Sudah Mulai sepulang dari sini Banyaklah berkata dengan perbuatan Daripada banyak berbuat Dengan perkataan Kita tidak akan terhormat oleh Banyak bicara yang sia-sia Kehormatan kita Faliakul khairan Awliasud Berkata benar atau Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh